Pagi Pak Dibio Selamat pagi Bu Silahkan Bukan, ya, Bu, ya. Biasanya u ya tender ulang i t u g a Ada-ada kalau ternyata i a Para peserta tender Bagi yang s i l a n Dalam h a l i n i TST dengan Pihak Pak Dibio Mohon maaf boleh dikecilkan sedikit radio Anda Pak Dibio ya. ya silahkan Pak dilanjut、uh, Tender ulang dilakukan Kalau terjadi keturangan Dari panitia tender Dan nama ini cara TST dengan Apa-apa pihak Penyelenggara dalam hal ini kontraktor kerjasama dengan panitia sehingga harus diadakan tender ulang Kalau tidak terjadi ya tidak perlu tender ulang, terima kasih Baik, Pak Prasio t selamat siang Selamat siang Bu. s i l a k a n Kalau menurut saya itu yang sayang sekali ya, kita itu manajemennya-manajemennya u d a h rusak atau bagaimana Ya, aturan i s l a kalau d u l u ketahuan itu memang ketahuannya. Itu、uh, istilahnya memang sudah d a d i sedikit,、uh, hak-hak i m a t a u、uh, bagaimana, dan itu kan istilahnya adaptif. Tapi kalau yang terakhir ini, kalau terus ditunda, itu sebenarnya sangat、uh, merugikan kita di mata internasional. Kita juga rusak, kayak gini, manajemen, dan jadi menurut saya itu kalau hal-hal yang selalu menyangka kebutuhan rakyat. Jadi, selalu、uh, banyak hamba-tanya ada ini, itu, dan sebagainya seperti itu. でも私は。